Bismillahil ladzi jan sahru ramadan sahru unzila fihil qur'an khudal linas wa baynatin min al huda wal furqan shadu lailahi allah rahim wa shadu muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril ummiyai wal mursalin wa ana ali washabi ajmain وغل الله surat surat 35 ayat 29 biar hidup enggak rugi baik itu di dunia atau di akhirat ini rumusnya tabur alaya وقال النبي صلى الله عليه وسلم افسس السلام واتي متوام وصل الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بالسلام puji syukur milik Allah yang menghadirkan dan memberikan yamuan jamuan rahmat-Nya untuk setiap kita itu tamu agung yang setiap tahun hadir walaupun berbeda karena kehidupan ini sepertilah yaknya menginjak air sungai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 Ini diabadikan dalam Qur'an surat Al-Munafikun ayat 9. Rabbi Ya Allah Ya Rabku. Lalla akhar la aizalim qorib. Kembalikan sedetik saja. Saya jadi ingat Audi. Jangan berakhir. Dia mintanya satu jam. Satu jam saja. Kalau di Al-Munafikun ayat 9.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 Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jangan samakan sikapnya dengan Ramadan tahun kemarin. Emang tahun kemarin ramadan gimana yang tahu hanya kita. Tiiran nakoneng gede, pikiran danges gede. ini hari ke-10 juara ya, bertahan, tidak tereliminasi ya, masih ada bertahan di kajian, bertahan di taklim, bertahan di taraweh. tahu babak kedua 10 kedua.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 Banyak istri hari ini bararaget kasalaki nak, pedah ciancair thr nak. Aku teh ngesteboga baju, bari ngomong nanti di baju. Men ngomong aku ngesteboga baju, baju nate soek soek manya, rada dicairkan lah nyanginin Kamari Fokus kita mau di sana terus seperti tahun kemarin. Ini ini hal yang mikro ada itu di tiap tahunnya.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 Dari rumah ke sini perintah Allah pulang najong duit sekeresek cokotong, joged dan hela bising wadal, nu apa wadang kolot berarti, bising duit munjung, kermacul mangih belut teh ambil jangan, ambil. Di rumah ke sini bagi para jomblovers tiba-tiba pulang kajian dapat jodoh cokotong. Tanya hela bohohon tuh mäin cokotua, sikk, kana cuka cokot, perbuatan rizki kejutan, ya Allah wabidalika umir tuh kan gitu na aku begini, karena kau perintah, sudah selesai itulah iman, aitina salat menang naon, menang wudu, nya solat mah menang wudu, Karena yang membatalkan wudu itu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 Saya jadi malu ini orang berilmu bingit ya. Si horeng calon mualaf nuker gladi resik latihan salat. Teunaon <tik> salat latihan mah wudu Ya, awas jangan terjebak. Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalankan. tongkana baju wae kan di baraju.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 Ibu apa, ayak kueh kaleng, gambar ibu-ibu, dua anak. Hongguan. Oh, eh tante anak nate lain dua tilu. Dan catatan itu perempuan bukan janda. Nyage taraka ciri salahkinak. Eh tante budak nate tilu, si teteh ngesgede, tanu sepedahan. Tanuduan majeng indungna. Ay bapakna ustadz satahun sakali balik nate tentara dinamonde. Nukopeahna jangkung. Tah lebaran mah di Garut ngariung dina meja nini abi aya. Bener. Kalengge ngariung ku lebaran. Matang mun lebaran teu ngariung teh era atuh ku kaleng lah. Tapi hilangkan sifat ngariung riung dahareun. Capek jempol geus bareun nyeunan kue semprit dikitu-gitu nih. Yeuh ngaske desa di kota. Ku mixer ayeuna mah Ustaz. Se on kikki tuan naon, Ini bisa jadi Ramadan terakhir. Itu yang disayangkan. Maka berapa manusia yang menjerit. Berteriak. Rabbi laula akartani ila jaling karib. Faasaddaqo waakum minas solihin. Kembalikan ya rob. Sedetik saja ke dunia. Untuk aku mengulang amalku. Yang salah. Sugante lain kirkitu, hirup teh Keribadah. Di hati. Perasaan enggak enak. Karena lihat auranya. Ini aura sudahan semua.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 Semua manusia binasa, kuluman alaiha fan, semua manusia akan bina, kuluman alaiha fan, kullu nafsin semua ada masa kuota usianya habis, kullu azallimusamma, semua ada masa nya tiga ayat yang berbeda tapi maksudnya sama, kenapa kita masih dihidupkan?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 Bersetubuh, komoanyar panganten, maka siksa yuh. ya Tapi keimanan yang bicara. Anggesbaya tekahartige jalankin weh. Terus Allah ta te memberikan stimulus padilah bagi orang saum itu. Farhatani dua kebahagiaan, lisoim, bagi orang saum. Kapan? Saat berbuka, saat nanti di surga. Pertanyaannya, ibu bahagia enggak kalau buka puasa? luar biasanya punten ini yang saya dapat dm banyak ke ig khususnya ustad ayat tanggal tuh saki saki saki terbuka bersama saya bingung nolak kanu wawuh, bingung mending kanung istihlah jasa katakan sudah full book untuk buka bersama kenapa ustad payu gitu Ustadz diundang buka bersama kemarin sama bu neti sama bu atalia ya di Hilton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 hati terjebak berbuka dengan dengan yang manis tapi akhirnya berujung pahit Berbukalah dengan yang setia karena yang setia pasti manis tapi yang manis belum tentu setia <tie> Tom dikeprokan Progan Delinjapati Berbukalah dengan keluarga eta jelas ya ngarium, di imah Bahagia pas berbuka tanya tapi beda jangan nutup puasa menunya sama waktunya sama tapi hati nggak bisa berdusta orang tepuasa hambar weh Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya farhatanil ini bab keimanan belum nanti di akhirat luar biasa maka anasukulhum halkah jangan termasuk termasuk manusia yang binasa siapa yang binasa orang beriman pun binasa ilal alimin kecuali yang melengkapi keimanannya dengan keilmuan seperti ini jadi tahu dicapai te ibadah teh make ilmu mah aslina ketika kita safar air ada tapi Allah yuridu bikumul yusro, berharap kemudahan ketika safar au safarin, fatayammu tayamum ayat ieu ku ilmu mah aya iya air ada hukum tayamum itu wajib sunat sunat kalau ada air jadi wajib kalau tidak ada air tanambahan ilmu ilmu ta. wajib itu kalau tidak ada air kenapa tayamum hukumnya sunat karena ada air bagi siapa? satu bagi yang sakit kutiris terlangsung alergi dua bagi yang dalam perjalanan terkudungerikan bus Abi badai sholat tayamum, mereka kan ujok ada jokmah, gareleh kan u kaca, kacana ya tapak minyak, urut bala-bala etatiharif ayanu botakkanu botak pangirimutayamum <tik> <tik> <tik> dan semua benda berdebu ini yang dimaksud suci dalam debu etatih lagu tayamum ngeenah <tik> maka kehidupan tidak akan binasa setelah ada iman dan ilmu maka janji Allah di surat al Mujadilah ayat 11 yarfaillahu ladhina amanu minkum wal utul ilma daroja ingin mengangkat derajat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 Ya rafailahulladzina amanu kum walladzina utul ilma darojah Sing rajin, maca Qur'an, dasarna iman Nanti Allah kasih jawaban-jawaban persoalan yang sedang melanda kita Karena Qur'an itu tibiana likulli syaih Penjawab segala persoalan Maka Ustaz Epi pede, wkama mana ge? Dawuh jeng Qur'an Ketika Qur'an dibaca, Qur'an Allah sedang bicara ke kita Ketika kita sholat Kita yang sedang bicara ke Allah, itu bedanya. Maka mau masalah teh, bawa ke Quran. al Quran, mau apa sehat? Asli nabu, janji Allah mutlak. Tiba-tiba Ustaz Evi dikutuk jadi Ustaz. Bongana sok maca Quran, bongana. Nah, saya lihat auranya, aura pembaca Quran di sini. Saya yakin ada 10 hari ini yang sudah hotam, saya yakin. Tapi PR kita tahun ini apa coba, di Ramadan kita tahun ini. Pernah nggak selama hidup? Khotam terjemah Al-Qur'an. Nah, jadi kitu ngajina na ngaji jrig, ngaji brut, ngaji har, Sami'na sering mendengar tapi aso maksiat, te sami'na Contoh. Kenapa orang beriman diancam binasa kalau tidak dibarengi ilmu? Loba nu ngaji tapi ngaji brut resah anger weh. Kau Quran, tapi bibirahme hatta jempe, otak pere, karena gawe talalangke. Te sadar sakkeden-dik, jadi bangke. Loba gawe di nge Eh, barang gawe, te capek gawe, teka di Karena yang dibacanya tidak diartikan. Ini persoalan. Maka ngaji teku dulu loba ayat. Saya tapi jeng arti. Komo jeng nama itu PR Ramadan tahun ini. Sehingga berimbas keperubahan yang signifikan di perbuatan. Contoh. Allahumma ba baini wa ya ba baina kama wal maghrib. Pertanyaannya. Doa apakah itu? Sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Berapa persen orang yang hafal arti doa itu? Ai bacaan ibtitahna nama Allahumma ba'id baini wa baina. Beres sorat, leungit cenal amak amekandeui. Di mana Allahumma ba'id yang tadi? Jangan merasa beriman kalau belum di diuji maka yang beriman binasa kalau tidak dibarengi ilmu yang berilmu binasa kalau tidak dibarengi amal jadi ilmunya teori aja. there's not every minute practical life give to the life of your theory setiap menit, setiap detik manusia beragama itu seperti teori saja religion is all you. sehingga banyak orang tidak tertarik ke agama itu disebabkan ah ngaromong hungkul lah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 diartikan, diamalkan dengan ikhlas maka manusia binasa kalau tidak berilmu Al-Quran adalah ilman nafian sumber ilmu wa rizqan ta'yiban diamalkan jadi hadek wa amalan mutaqobbalan jadi rizki yang diterima karena manusia diciptakan untuk membaca Qur'an ar rahman al -Quran, jadi menjelma sepujudna jelma tembaca Qur'an saya pertanyakan ke manusia anak itu jelma nawa. Kalau sudah jadi manusia, tidak mengamalkan Quran, tidak sholat. Siapa? Curiga. Ini manusia apa manusiaan? Menikinon, anu peranti boneka. Monyet waya sholat. Monyet aja sholat. Hari gini, enggak sholat. Tuh di setopan, samsat. Monyet sholat. Duhak. Siat sama sholat nangit tuh. Wauh adan, tiap lampu merah, tiap sholat. Terus nge-sholatnya, ikhtiar tiar, kaleng. Tapi duitnya dicokot, kuno juga monyet. mana numananu monyet. Ya, kadang bingung hirup. Monyet aja salat. Maka kalau Ramadan luasa waktu di rumah aja, enggak baca Quran, enggak ikutan taklim, enggak pergi ke majelis ilmu seperti ini, ibu ngobrol deh yang tiang listrik. Tiang listrik aja di luar. Hari gini di rumah tara piknik, tara wisata rohani, ulin gak Garut. eh, dareung karena dodol piknik. Dodol aja piknik, cik atuh Bu cing era ku dodol. Padahal dodol mah cepol, tapi kan piknik. Ibu panik karena kurang piknik. Sok berbukalah dengan yang manis. Ibu tahu ada donat madu. Cik cing era atuh ku donat lah. Donat aja di madu. Nah kadinya lumpat. Lain. Jadi ilmu itu meminimalir kemungkinan kita binasa selama ilmu itu di amal. Iman binasa kalau tidak berilmu, ilmu binasa kalau tidak beramal. Amal binasa ini masalah lagi. Kalau tidak ikhlas. Annasukuluhum halalka ilal mu'minin, al halka ilal alimin, al halka ilal, ilal amilin, al halka ilal mukhlasin. Ujungnya ikhlas.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 Tapi ini teh, suaminya teh ikhlas banget gitu. Tiba-tiba turing dan pulang turing tehnya, jangan merasa beriman kalau belum diuji. nu ikhlas mah berat ujian anak Si salakina teh, lolong. Nggak istrina penyakit kulit, budug gitu. Sehingga Nabi Ayub, eh ditambahan ku salah teh lolong. Tapi menjaga, karena tabrakan. Tapi menjaga keutuhan rumah tangga dengan kekurangannya masing-masing ikhlas. Tapi ujungnya istrinya meninggal duluan karena penyakitnya. Tetangga anak meninggal jaman soleh mah respect kabeh. Kamu teh wahyirnya ngesti uji pamajikan, penyakit kulit. Terus ayana maut terus kamu lolong, waduh ngabaturan. Cari suami seperti ini jawabannya apa? Tahu nggak? Selama ini aku nggak buta. Cuman menghargai penderitaan istriku yang akan tersiksa kalau dia tahu aku melihat.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 kalau menangis babarengan tatangak tehnya kehalangan ta. kan ngontrak dua-duanya tapi muncirik bareng bahagia bareng kalau sendiri aku berkata-kata kalau bertemu aku becengkaman ya jadi harus kompak jauh di mata dekat di dido, didoa ah. di doa di dompet wae <tuh> tapi itulah ibu-ibu kadinya wae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 Aku mau mau jadi benda yang tiga tadi, kotak, garis dan sudut. Aku pengennya jadi lingkaran. Kenapa? Biar nggak ada putusnya sama kalian. Aslina Tong di dunia hungkul. Silman qoto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Wasilul arham, bersilatuh rahmilah kalian. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan yakni quti'ar rahim. Ibrahim terpisah dengan bapaknya. Nuh terpisah dengan anaknya Kan'an, Lut terpisah dengan istrinya. Nauzubillahi min dalik, sa sumur sa kasur, sa lembur, sa jalur hancur. Muhammad Rasulullah terpisah dengan pamannya. Daek kitu. Mah. Maka harus ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas. Tapi ikhlas itu menuntun dan menuntut syarat Forudhu ilallah wa rasul almuhkli sunahal ka orang ikhlas pun binasa kecuali mengembalikan makna ikhlasnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ikhlas itu di Alquran ada Surat Al Ikhlas. Ibu ibu mah dititah maca Al Ikhlas nombok. Bu baca Al Ikhlas non ustad tong can candaajarke kulhu ta mah apa? Aca. Apa banget apa ngaran? Bu Allah habu Surat seberahnya, entah Allaha batu Ustad tabat taktabat maafah insya allah. <tuh> sampai ngaku Islam tuh juga kita, hey Ustad Epi mana ditanya no, ditanyana urang. padah caludi merenya. <tuh> saya kemarin diundang lagi sama trans dua kali, Ustad ini, ayo kita seting nggak akan nggak mau acaranya, saya anti diwedah, jadi udah mm -mm. Sanana ngawadakana geuleuh keuleuh geuleuh keuleuh geuleuh Jaramah oh Jaramah luar biasa Jadi ikhlas numpang beratna nah Ramadan ini sarana untuk kita menguatkan ekstra keikhlasan karena diantara amal yang paling mengajarkan dan mendidik keikhlasan Ramadan kalau salat masih bisa lebay kemana sih anu tuh ker salat kaciri gerak- ruku sejudnya kemana sih anu tuh caption tuh rek umroh ke di bandara kaciri kemana sih itu tuh ke mayar jakat ke mana sih itu tuh kek sub Islam syahadat kaciri tapi ayaah tenuh urang orang kersahum nyiin video sang menit Instagram <tuk> <tuk> lelah sekali sauku hari ini <tuk> bibirku kering ada yang punya live ghostnyaha Ayangin seitik Dayak Da. <tik> Ditanya ku babaturan tenembalan, sing ah nanya wae. Naon sih ni leles kitu puasa? Emang mana meh man, man, hukum puasa? Nih, Terpercaya orang mana puasa? Ha. Sing ikhlas puasa te ngosok gigi. Ayi behol dipasang. Ayi ngosok gigi entu kangkung jiga popoean. Faidah faroqta fa'sab. Kalo satu satu pekerjaan sudah selesai kerjakan pekerjaan yang lain. And when you wash annoy your head and wash your face. Kalo kamu sauminya minyaki rambut cuci muka sese Kami judra saumte baru buten. Uce masak naon engke uce. Abi macan ngomah padah ngubah wadah acan deuh. Udang sare teh yang ngajot TV leulis. Nululis magelang hayuras. Eh, Bu kalau lihat saya sejarah, kenapa Ramadhan itu justru bulan kemenangan perang, artinya extra power, gagah sehat jika tepuasa. Mau puasa teman itu ikhlas, ya mandi ge nu biasa sakudung lila bulan puasa mah, sambil menyela minum air, malah kamari tengah puena kan ereng-erengan kamarnya diberitakan dalam satu berita ada seorang pemuda nekat berwudu siang hari dengan kokopan dan rasa marjan ke kali diutahgena dua kali mesakali mana ayah masuk pertanyaan ke IG saya, ustaz bagaimana hukum ketika Ramadan tengah hari saya tidak sengaja tiba-tiba saya berkumur-kumur dengan bumbu rendang cenasya, oh gawe kekemu kumbu rendang yang jadi masalah bukan berkumur-kumur dengan bumbu rendang dan memiliki rasanya kamu tengahjak orang gitu dah orangnya beki nuhijimak kekemu koyo sini ada valen ya kabar valen teman saya di hits radio uh, jadi suka ada masuk ustad bagaimana hukum berkumur-kumur mutiara pagi itu dengan yang memiliki rasa saya kan wallas orangnya tetenanawan ngananawanan Nah, owe, Naha euweuh ciherang? Naha janangan kekemu kunu aya rasaan. Memang gogoda Ramadan mah ningali sikat paranti ngumbah piring irisan mangga atu Ningali kae boji kebab. Ningali cucu ngaliwat korma khorma. Ni, ningali tulisan goyobod we ngagibeuk. Tulisananna Tulisan anna, warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum sepanduk nama dibawah spanduk suku agak rantung udah mau mungkin kertadarus mah pastilah karena bahasa suatu efektif bener ngegebrai sepanduknya bener wekernya indomie dicengekan ngeraresang ayah lemonti segala rupa udah langsung itu juga yoyo atuh. kodaan Ramadhan mah juara penampakan Ningali es diboncengke, ku batur, ngecelakaan dituturkan tuh. ningali oli renna jiga orsona tuh. So, komo enak alun alun rujak, nge narempel, nakkaca, nukane strentea. Nihalui on yder liur lah. Dilatih ikhlas. Dilatih. Soleh. Tarbiatul iroda. Dikendalikan awan nafsunat, tong nafsu tein, wa iqdakdallin nafs, minal fajri ilal maghrib, dibatasi ruang dan waktu, minahkin dahar, dalain puasa atau orang mah. Kalau lihat, kutibaan laladinaminko wah puasa orang dulu mah, bu tanpa kenal sahur, tanpa kenal buka, wisal tapi sudah haram, orang mah minahkin tuang, atau dalam panjang jam, masih bersyukur di daerah-daerah tertentu mah, swedia, itu mah yang 12 jam puasa teh. Ulla pindah dahar rungkul. Eh, pindah dahar sare dilobakkan. Saum natin sare. Ustas bukannya orang saum lalu tidur dia dapat pahala? Dapat pahala tidur lain pahala saum. Nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan nikmat saumnya. tong sareewa itu bosen, ti orok sare. Hayang sare tuh hudang-hudang. Hayang di ku teko meren. Ulah! Nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan saumnya. Nah etamam maghrib udah dah harun udah pindahkan meja KBH tu. Tiap meja kanu beteng KBH lamun saum narek wae, wake saurna maghrib bukana subuh dua tahun kuat. Mati saum kalong tong bobo wake ya, bising Karena yang panjang umur itu yang mengurangi tidurnya. Saya tidur sehari cuma tiga jam, terlebih Ramadan, pulang jam tiga ke rumah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 Satu lagi isti horoh, isamangas dihidbahkan ya. Ya Allah lembutkan hati Isyana. <tuh> Tapi unikna tehani gak cemburu, istri saya gak cemburu ke Isyana sama damaran boga hitungan mua mungkin. Padahal kan enggak ada yang mungkin. Hanya doa yang merubah takdir. Ya. Nah, Ramadan teh, sahrud doa, bulan diijabah doa.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 Antara azan dan komat, perbanyak sujud, jarak terdekat hamba dengan Rob. Setelah ulah Allahumma lantas jalan. Setelah baca Qur'an, doa setelah sedekah. Nanti ada ya. setelah sedekah, sok nadoa. Ke budak yatim kemarin sama 40, 400 yatim di Hilton, sok bere kerjajana. Budak orang yang jajan ke Urang nyeri hatimun, orang sakurata. Budak yatim yang jajana kumaha nyeri hati, bere lalu minta doana. Tapi sing sesuai kapasitas, mere 10.000 mintanya, "Pak, mudah-mudahan Pak Epi sing beli Rubicon." Budak ke mikir 10000 yang Rubikon. <tuk> Meuli olangan. Aminnya mereka tuh bahaya. Saya ada di sini doa mereka. Sok ketika hujan turun. Jadi jadikan ini Ramadan.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 Maka Ramadon ini akan menjadi Ramadon juara kalau amalan kita juara. Tapi pesan yang akan saya sampaikan karena ada ada acara seringan sebelum tanya jawab nanti saya punya pelajaran dari sheikh namanya Ibrahim bin Adam. Siapa bu? Ibrahim. Jadi orangnya teh soleh. Mau Ramadon teh itikaf dia teh. ayo orang makan Ramadon ini itikaf domba kaf. Hayam kap, jabatikap, Jadi Saya juga rencana 10 hari terakhir matiin handphone sudah istri saya sudah dikasih saya samiliar <tik> Neng bisinglek balik ke lembur bari lahiran sok kasih samiliar maksudnya samiliar neng ke Garut aa ke masjid samiliar kannya sami samiliar kan? <tik> <tik> sami -sami gitu duit di mana Maksuna, aku mau holiday with Allah untuk mewujudkan doa-doa aku. Nah Ibrahim bin Adam pun sama, meli korma, ahrik itikab hari Meli korma. Ini, ini biasanya praktisinya kita. Si korma anukerdi belite kan, kamu ibu-ibu maduku salah korma. Sok ngilu milihnya, itu ngilu orang kopi. Nah ketika beres dikilo, aya korma lagra. Dia ke Ibrahim bin Adam, teh kanak keresek. Kuluna kanu itu, karena ngejelma ge ulama. Asupai ke Masjidil Aqsa, cari ruang, anu paranti manena berholwat. Hari pertama, mimpi didatangi malaikat. eh uh, Sesoleh apapun kamu, itikap tahun ini tidak aku ijabah doa-doamu, katanya Luas. Nah, seno dayutnya ngehaja seperti tahun-tahun sebelumnya. Ayah korma anu lain hak anjin tulubah hiji. Balik doi, Bu ibu, kamadinah mulangkin korma nu hiji. Tapi neska opi umma mulang kenana, jään harrep jääntu kang nyamenta dirido kenue kang kamari abdi nesni lokorma, tuus penti ngimpu serem sekali doaan tadi ijabah, i sena badai nyungken dihalalken, eh tebi sadai umma warung nu sapulu Urang sena, saya buka adi sapulu papa yang kami ridoentu, saking Hayang diampuni dosa diijabah doaan di papa ibu, sampai dihalalkan lah, lalu pergi lagi etika dan menjadi dapat jawaban doa bahwa Doanya Nabi Ibrahim bin Adam kembali diijabah. Ini sesuai nutragedi buah apel, Ketika lapar, ke sisi sungai, aya apel ngaliwat bakal kelapa dicetrok, tapi ingat ya apel, di mana? Rumahmu? Statusnya subhat, dicarilah sepanjang sungai itu kebun apel ayah, luas sekali. Lalu diketemuilah pemilik kebunnya, Ya cnamblin uang apel, bet jatuhnya jadi riuh minta dihalalkan oh tidak bisa tersemudah itu menghalalkannya kudu dibersihan kebon gabe karena takut siun jadi masalah di akhirat bersihan sudah beres beberapa bulan kamu harus menikah anakku yang lumpuh buta tuli Itu bisa nanawan wah ripuh adalah apel hiji tapi bayah mending ripuh di dunia daripada ripuh di akhir akhirnya mau dia menikah dengan perempuan yang tuli bisu lumpuh Dan buta, ternyata itu simbol saja. ruas pas ditinggali calon mah gulis artinya nawan lumpuh tidak pernah kemana-mana, melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, bisu tidak pernah gibah, sumah, gosip, tuli tidak pernah mendengarkan informasi yang bukan selain Al Qur'an, gulis celemana teh. Ternyata hebatnya hanya menjaga makanan apa diberi bonusnya di dunia gulis. Cerita ini saya kisahkan di tiap pengajian kalau saya ingat.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 Karena kebahagiaan tersederhana itu adalah jangan menengah bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, sok Tersenyum, tersenyum. Tuh bahagia. Riweh, orang maan tersenyum. Kudu nunggu arisan cair. Lengun nomorna deet. Senyum, bahagia. absus salam, tebarkan salam. waatimu to'am, bersedekah dengan makanan. Sok bubur kancang sadrem bawa ke masjid. Cina dalahar, nyesa cina marandi. Kubur kacang kan sader. Ketika saya di luar negeri, umroh di Yaman salah satunya, kalau buka puasa teh bu makanan teh ke jalan di karpetan. Teh, naon ya teh pameran, dateng ngerti bahasa Arab. Alip Yasin Karim bener toko game pakai Yasin, lain Alif Yasin ngalir lain Yasin es krim. Oh, udah saya mama orangnya pede tepungnya, nanyakan alamat ke. Noh bahasa Arabna geus no. saya make Quran. Ternyata lebih aman. Ih eh, dinas siratal mustaqim. <tukil> Ditunjukeun Bu siratal ladzina. Jadi saya motah dia matak engke umroh barengnya. Saya ka orang Arab pede we nanya. Hei, sheikh, kul huwallahu ahad. Dijawab Allah sama. <tukil> <tukil> Jadi orang teh jago bahasa. Nye. Sat diamparkeun Bu. Tafadhol haji halal halal. Lissa bagi yang saum katanya oh, orang artinya kot. Wah, apa ini motivasinya? Ittaqul nar wallahu minta maratin jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Bersedekah anu canek, anu korma, nu naon gitu sok. Silakan, tafadhol, tafadhol. Ku saya balik umroh diamalkeun di amalkun, di, di Baitus Syukur, neng keluarkan karpet. Amparkun di jalan. Oh, nu no noel, Bu. Sangkana dagang. Aatna bung tulisan keur puasa tulisan isuk mah keur nu puasa dicokot jeung di urang <Tuanersch Lake> istobatah di Indonesia yang balik ka Garut Abussalam waati mutaam belum rasul jago sedekah di luar Ramadan lebih juara di dalam Ramadan dilipat gandakan sedekahnya Wasilul Arham bersilaturahmi seperti gini pangi Oce di mana kan jadi warahuhnya katanya di surga teh bakal gitu jika umroh pangi jangan orang majalaya dalam satu maktab meniatoh teh kang di mana di Ti majalaya iusta e, jumbrung cakat artinya jadi dulur nepi ayuna ne. kan orang Arab mah bedanya budayana men orang Arabnya bak ngotong amek itu budaya mereka menghormati mentak orangnya nurutanya bak oh tahun musapan nggak orang teh kopeh tukuran Kusorban. sorban. Saya jadi menang ilmunya, oh enggak hormat orang Arab mah hiji Mang. Sama gitu we, orang Arab te mapay. Pas terakhir mah nakis ulas cenah mah orang Sukabumi cenah. Nang stelanna juga orang Arab. Habura kan, salah. Hece orang Indonesia mah di Arabnya kan tidak boleh hukum melampaui orang salat ya. Saya teh salat pembatas dompet. Taye batas sujud saya dicokot dompetna. Tapi da teu mungkin di udang mah bae lah. Nu no, penting ulah salat bae dompet mah. Pas aya deui nu ngaliwat ku saya teh, kadong ngajak da Ih. Jadi bata salat urang teh. Maksudna toh ngaliwat elmu teh di dieu te. salam wa'at ta'am wa ta silrul arham elmu ku silaturahim Ita raweh wa salat bilaili wa salatlah tatkala orang sedang nyenyak tidurnya gerek di brasari kita salat dilatihku tarawih awas jadi tarawih untuk membiasakan pembentukan aram biologis, lepas di Ramadan teh boga tahajud jadi ada yang kurang ieu teh naon merasa dapat lailatul qodarnya langsung geus lebaran teh te ibadah di. cenah ngadua ayeuna masjid ibadah makamari apa lebih baik daripada seribu bulan jadi itu ibadah dua minggu guys stok lo bahkan nih ini ada Allah tuh kang kiri <tik> <Jaminannya> apa maka <tik> lil surga bagi orang yang bertakwa. Saum targetnya supaya kita lebih bertakwa takut kepada Allah yang haram yang halal saja diharamkan apalagi yang halal.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 Persentasi ketat ya Ramadhan ayam nama wcai wna na punten ya Pak Ustad diganggu dulu sebentar ini kita ada informasi sedikit dari Izi lanjutin yang tadi tentang Indonesia eh, inisiatif zakat inisiatif Indonesia inisiatif zakat ya Insyaallah nanti ada tim dari Izi ya akan mendatangi ibu bapak semuanya nanti ada slide silakan Kang langsung di Putar saja slide-nya, ya. Nanti ada slide yang dapat kita lihat, ya. Ada beberapa program yang akan kita disampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya, dan silahkan siapkan infak terbaiknya. Bukan begitu, Ustadz, ya Alhamdulillah Lohan ini lagi Ramadan ya. Dan Maka umat. Insya Allah akan Allah ganti dengan melipatgandakan. Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada Tim isi silahkan langsung saja, ya, sambil bergerak, memudahkan, dimudahkan.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 Inisiatif zakat Indonesia memudahkan dimudahkan Allah semoga Allah mudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya dari mengucapkan terima kasih kepada saya telah mendapat mudah-mudahan Dapat bermanfaat buat saya juga. Izin mendapat Ridho dan rahmat dari allah swt di dunia dan akhirat untuk selanjutnya saya mohon kepada izin bantulah saya karena saya <tuh>. orang yang tidak mampu saya eh, mohon bantuannya untuk modal usaha saya.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 Ya, yeah. si bapa teh galak pisan ongkoh, mah santren, tapi hasil eu dari pesantren ketika saya amalkan di rumah. Nitah tapi si bapana telat kadon ngurus jejer, Nyo Japati. Kumaha ke nana, Oh, si bapa hobina naon? Si bapa teh hobina teh black coffee. Padahal balik di pesantren teh tembongkeun ahlak teh, baheula mah antara mangnyeunkeun kopi keur si bapa, panghiankeun ehna Keren maneh. Tah teh salah bapa mah Tapi sebelumnya saya kasih buku-buku kasih -buku, saya sama santren, mau baca sehingga orang kenapa nggak mau diajak general check up? karena takut ketahuan penyakitnya Kasih bapak tuh diberi buku tembung wah, nah, no, nah, no, buku pengen mah helak kopi diminum kopi mah, alhamdulillah beda aja buku udah buku mah bisa diinum kopi mah diminum pak, amisnya, kopi buatan epi Amen. kamu tuh baristanya barisan tentara Allah -te. ngenah kopi nah, sing solehnya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 asa ngosok gigi kan baheula aturan saum ketat pisan ngosok gigi batal ngorong batal hitutna cai batal jeung eweuh gawe hitut kana nu caikeun tiap itu teh cai nah cenah hitut na cai batal karena ada yang kasedot jeung minum ku bujurat teh nah sekarang mencicipi pasakan batal teh henteu asal tong ditelég oh nya cukup sakit. ay urang mah kurang sasinuk pakai kekemung jadi nggak apa-apa yang penting tidak melampaui tengok rokan ngosok gigi-gigian dapet batang -bata mah odona diuyup siap next Oke okay, next selanjutnya Pak Ustadz saya mau tanya apakah bila setelah kita melaksanakan sholat tarawih kita bisa melaksanakan sholat tahajud Sholat witirnya setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud. Wah, ini belum paham ini harus dijelaskan. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat muslim. Bohori pun ada berarti mutawafakun alaih. La witroni pilai latin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Mungkin tarawihnya enggus. Ini abong ramadan ibadah non yuk ibadah mumpang mengempeng. Wah sholat sunat mumpang mengempeng. Jadi taraweh 4 empat tiga mau empat dulu, tidur, bangun lagi, empat, sama gitu, tiap hari ge ah ngaji lah, nisradah turun makanan, salatlah lah, opat, capek, nunutan, nasi gedeng, wuduk jaga malam ngobrol lah, opat deh, mau sahur tiga, boleh, itu yang dilakukan Abu Bakar nu ekstrimah, Rasul di sholat isya, sampai ketemu subuh, nangtung saya dicoba, kamari jengbarudak, taraweh on the street, di deklik, satu jud, empat, sebelas rakaat itu satu jud Alhamdulillah berketar mereka sampai nangis ditanya aku nonton lila. <SILENCIO> jadi nunges taraweh mantong tahajud dey, kecuali formasinya dipecah empat dulu malah umar matiga helak takut nggak keburu ah witir, witir itu ganjil jadi tahajud itu witir, taraweh itu witir kiam teh kiam mulail wa minallayli fatahajja bih nafilatan lakk itu yang dimaksud tahajud cuman rubah ngaran mun ramadan mah tarawih sebelum tidur kiam. kalau setelah tidur tahajud eta kene eta eta kene barangna mah kono tei hayam jadi enggak ada kata nabi lawitrani latin. kalau sudah taraweh sudah kalau mau salat ya shalat ya syukur wudhu lah ya oke next next ee ustad selanjutnya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 vidyah, sekapasitas, hitungan vidyah itu, kapasitasnya, sejumlah kapasitas, volume kita makan, misalnya kalau sekali makan 50.000 ribu, sehari tiga kali 150.000 ribu, kali 30, kalau Ramadannya selamanya tidak sahum, misalnya saya lagi hamil, nges, ngeganggu, Yanin, kamu nggak puasa, hitung vidyahnya gitu, jadi boleh vidyah yang kerja berat, nah. raha puasana tuh capek, siap. Siap, selanjutnya nih Pak Ustadz. nah, hmm,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 Tahiyatul masjid itu, Rasul melarang kalau hendak masuk ke masjid, Jangan kau duduk dulu lah tajlis hatta rokaatain, sehingga kau sholat dulu dua rokaat. Nah itu namanya sholat penghormatan, tahiyat itu penghormatan. Jadi gugur kalau kita sudah duduk. Ya, tadi Masyugante, bolehkah melakukan sholat tahiyatul masjid di rumah, tapi tahiyatul imah dilakukannya ketika setiap kali masuk masjid sebelum aktivitas nanaon sok sholatahiyatul masjid dulu nah, mungkin orang ini kebingungan karena masbuk datangnya tiba-tiba sudah azan Lalu sholat, dia tidak kedapatan tahiyatul masjid, karena, karena yang komatnya pake waktu ya, takut tidak ujug-ujug dua rokaat, itu keren kan dua rokaat sebelum subuh itu, rokaatnya ini qobla subhi khairu minat dunia hal lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah kalau sholat yang ini, yang dua rokaat, boleh dilakukan setelah sholat subuh, padahal setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau yang biasa dawam,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 Menni tahajud siang hari, karena bagi Rasulullah tahajudnya wajib. Jadi lebar, menkaliwateh, maka digantinya siang hari, karena as sholat itu lidikri. Sholat itu ketika ingat, bukan ketika lupa. Rasul malam lupa, dikafarati Itu untuk Nabi. Untuk sahabat ini dibiarkan, karena lebar pahala. Bagi yang biasa silahkan. Tiba-tiba masuk ke masjid, salat subuh, lebar aku pahala tadi. Asal biasa ya syaratnya. Asal biasa, untuk biasa, tong menjadikan, jadi luar biasa, jadi lebay gitu.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 saya pinjam uang dong sejuta lain ewe, sejuta mah ya ayahnya tilu juta tah mere meningkit tuh jadi, jadi beres atau nggak ada sejuta mah ada juga lima ratus tapi kamu nggak boleh pinjam nih ngasih aja lebih aman karena hutang kadang mengganggu persahabatan jeng nusok eratnya jeng nungin jem ke nana lain nungin jem na lempeng nungin jem mah. valen pinjam duit sejuta tiba-tiba Len sejuta mah gak ada, baru ada gope, gopay dulu mau, nggak apa-apa Ustaz. pas saya butuh jatuh tempo, Len mana yang 500 kemarin? sini, Ustaz sehat kemarin aku pinjam berapa? sejuta Ustaz baru ngasih berapa? 500 Ustaz masih punya hutang, 500 jadi lebih liar. nah ini faktanya Ustaz bagaimana mengikhlaskan orang yang berhutang tanpa dia tahu kita ikhlaskan hutangnya eh tadi jelamatnya liur, nagih tadi berewae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 itu lain, jadi hati-hati, mati membawa hutang, kalau untuk urusan manusianya udah beres, urusannya sama Allah belum beres yuk, jadi ayo okay, lah oke, selanjutnya nih Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz saya Ibu Rina dari Giri Harja Baleendah ada hadis jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal hmm. sodakoh, sodakoh, ilmu jariah yang bermanfaat dan doa anak soleh hmm. sedangkan yang namanya anak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 Cuma masalahnya kita lupa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ini teh anak teh apa nggak sholeh tapi sholkan doakan hee he, ette teh sholeh nak nubahaya mah ngaku sholeh karena ngadoa kan ayah ng ngarana sholeh tapi karena ini salah pertanyaannya ini anak teh merasa nggak soleh tapi sok doakan justru itu wa walidun sholihun yadolahu tanda sholeh nate mendoakan Tuh, sudah ya, sudah habis, habisnya sudah atuh. Udah panjang ya, envelope, saki, tuh, panjang pendek ke amplop nama sakit tuh. <tuh> ya. Oh ya, bagi yang wilayah Jatinegoro, nanti ada kajian asar eh, Lailatul Qadar, judulnya di Masjid Al Jabar ITB. Punten bukan di Puri Jatinegoro salah malam salah upload iklan. Dipindahin ke Masjid Al Jabar ITB. Nanti Bada ada asar sampai menjelang buka bersama Ustaz EE.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 Ya Allah, ya Allah nawir kulubana, nawir kulubana hati, setiap kami, hati setiap kami binuri, binuri dengan, cahaya, dengan cahaya hidayatika cahaya, petunjukmu, petunjukmu kama, kama sebagaimana kaya, nawartal ardo kama, engkau cahayai bumi ini, ini binuri syamsika dengan cahaya mataharimu abadan-abadan selama-lamanya birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma ya Allah Sel salimni selamatkan aku li ramadhan untuk bulan ramadhanmu wasallim dan selamatkanlah ia Ramadhan Ali. Ramadhanmu untukku. Wa dan selamatkanlah minni amalan-amalanku di bulan Ramadhan ini mutaqabbalan. Menjadi amal yang kau terima. Satu lagi, Allahumma ya Allah, ini aku as'aluka Memohon kepadamu ilmu nafi'an ilmu yang bermanfaat rizqan wasi'an rizki yang luas wa dan obat mingkul dari berbagai macam penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa WA Eh tomat eh bote tomat euy. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.